Asli kelahiran kota dingin Malang, Ratu Bahagia, Sing Dua Bokong Semoksa Indonesia Bro, ada SNP Indonesia, ada Ramayana juga ada langsuting, Dewi Aldiva Yu Pala. Terima kasih. Luar biasa sekali Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh